Tak tak tak tak tak tak tak Kenapa, Mbak? Ada yang aneh kah? Suara Mas bagus sih, Kaba? tapi lebih baik diam. Udah <gicho> dingin soalnya, Mas. Tapi tenang aja, aku datang untuk menghangatkanmu. Ir. Atin... Yeah. berapa sih? Siapa? Lama ini siapa? Erin. Erin terus Erin sama Sarah. Sarah dirimu kirim bodaku. En minti-minti anko sekali lagi untuk mengungkap rasa yang dulu ku tendang. apakah ini akan terungkap oh dunia ya kira-kira kayak gitulah lagunya bolak-balik bolak-balik gitu ah gimana cowok ya Nah, saya saya ini gendrinya melayu-melayu. Melayunya melayu, melayu. Nah, melayu, nah, melayu, nah, melayu banget sih ya. Saya jadi hmm. ngira mungkin kakaknya kayak K-pop. Tuh. k, atau... <laughs> <laughs> k, k ya. Redbeat. <laughs> kayak kalung gede. Yeah. <laughs> yeah. Oh iya, Duh. Aku tuh pengen bikin challenge sama kalian uh. Challenge challenge jadi challenge saya tuh gini. Uh, aku mau nyanyi tapi kita saling tatap. Boleh enggak sih? Oh. Kita dulu? Boleh, kita boleh. Dulu. Boleh? Boleh Ketian, ya? Pergegiatan bari gue deh Hehehe banget ya Boleh ya? Boleh ya? Iya Gak apa ya? Serius gak apa lu? Tentu aku berdiri Lebih deket gak apa ya? Hmm? Gak apa ya? Gak apa, ya? Gak apa ya? Duh aku aku turut cumpah Diktikan banget deket kalian di <laughs> Apa berlaku <berarti? laughs> <laughs> <laughs> Itu tuh teman temenku semua Hehehe uh -uh. uh. Aku mau bikin challenge ini. Oh enggak, cantik. Tapi gini, tahu perjanjiannya gini. Oke, <laughs> merah deh. Kalau kalah. Kalau misalnya nih, misal nih, kalau seandainya misal aku menang. Aku boleh minta uh, Instagram kalian ya? At boleh enggak? Boleh enggak sih? Instagram boleh. Gak? Enggak apa apa ya? Instagram. Instagram sawah ya boleh. Eh. Kak, cair cairan boleh? Boleh, boleh ya? Iya, kalau menang. Iya, kalau menang sih. Iya, kalau, kalau aku kalah. Bebas ya mau gimana? Maunya gimana kalian? Gambar aja ya gambarnya. Gampar ya. Gambar ya. Oke. Okay. Oke. Okay. <tuk> Siap ya. Kedip-kedip dulu -kedip ya. Alhamdulillah oh? deh. Coba coba dulu nih sana. Yo, sweet sweet aja sweet sweet Eh, salah-salah. Bantes dulu. kertas. Kamu udah lama dulu ya? Eh, yang menang duluan gitu. Eh, boleh ini enggak? Boleh misalnya. tukeran Kakak. Saya Kakak di sini. Sini sini aja apa kamu sini. Enggak apa ya. Jadi kalau seandainya kamu udah ngalin pandangan atau kedip itu kamu udah kalah. Jadi saat ini kamu kedip-kedip aja dulu enggak apa-apa. Oke. Ya. 1. Wih Udah siap instagram sama kok oh ngga, sama Iren dari gua Ayo, sama Iren Satu <kuh> Dua <kuh> Tiga Radu! Radu! Radu! <kuh> ulan, ulang, ulang, ulang, Udah, belum apa-apa. Udah gedip ya, man. Oke. Okay. Nungan, Satu. Dua. Tiga. Oh Tuhan, berikanku. Gela, gela, gela. Ngedip lagi ya. Satu. Dua. Tiga. Oh Tuhan, berikanku. <tik> karase. Lah ya. Satu lawan. Berarti kamu salah dapat Instagram aku. Oke, gantian ya Kairin ya. Kairin tampangnya lebih lebih menggoda nih dapat nomor. Dapat nomor WA aja. Diketan, Mbak. Nih, Kairin suka lagu apa sih? Yang bikin baper gitu. Oh ya, ya. Kok lu enggak enggak bakal lama sih iniin kamu. Ayo. Oh, Itu kan. <tuh> <gak wajib> lagi. Enggak apa-apa, enggak apa Enggak, ini kita cuma bikin challenge-challenge aja buat seru-seruan aja ya. <tuh> kamu telat sudah ke dari belakang. Merem <tuh> dulu, merem dulu, merem. Merem. Jadi kamu merem dulu, kamu sekarang merem tahan lama. Meremnya agak lama, meremnya enggak lama. Nanti pas kamu buka mata itu nanti depan kamu itu ada pangeran. Sayang. Ganggang ya. Sayang Bang Bang. Ya. Terima kasih waktu aku cuma ingin ngedit lagi kok. Habis itu aku gabung lagi sama teman-teman ya. Satu 1 2 Berarti, berarti berarti aku menang ya dapet nomor WA coi gila risau akan dilawan gila sorry sorry sorry oke berarti perjanjian yang kalah dapat kalau kamu WA sama instagram kalo kamu instagram ya Keren padahal udah 5 menit lho tadi oh. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> jangan lama-lama kan -lama eh emang kan <tuh> <tuh> soalnya berkembap <Ya>. anjay <tuh> <tuh> eh kalian emang sering nongkrong sini kak? iya lumayannya minggu 5 kali lah anjay gila udah kayak absen sekolah duh duh duh sorry sorry sorry ini yang bikin suka ngolek nih masih bener Doan gitu bertu Gitu apa kak? Hehehe <tuk> <tuk> sorry, sorry, sorry, sorry, sorry Nih Atau gak boleh disebutin aja, bu? Bo. Boleh Namanya... Enter lu, enter lu, enter Apa namanya? Herin Apidiani Eee, uh, enter lu Apa tumanya? Aku tuh darabun jauh Sini solo tuh gak pilihkan aku Itu aku ketikin apa apa? erin? apridiani erin? aduh kamu bunuh tangan gua aja erin? apridiani apridiani, ya? oke siap erin apridiani kamu punya kamu? kamu sarah fz iya sarah iya iya oke siap aku follow ya di polo baik masuk kan? ukan? Udah, siap. Wah, banyak followers ya? Hah? Eh, followers siapa <laughs> aja ya? Iya, enggak tahu kok, tahu-tahu ada, ada aja yang follow, alhamdulillah. Iya. <laughs> aku aku enggak ini kok, aku ngamen kok kok. Mau ngamen di. O Oke, udah aku follow ya, Kak ya. Nanti sama satu lagi tadi katanya mau berjanjian tadi mau kasih kontak apa? WA. atau WA ya? boleh ya? ini ini ini kita sanksi loh ya, ya. karena yang kalah harus sportif ini simpennya sini ya? iya siapa namanya itu? Uh. Erin, Erin okay. siap siap siap siap ya. siap thank you ya kak Erin ya Erin, maka ada salam dari Yadi hah? Yadi Yadi? Em Ya di mana? Ya diriku. <tuk> oh Tuhan, berikan tugas kesempatan sekali lagi untuk mengungkapkan rasa yang dulu terpendam. Enjay. <tuk> Tadi udah kenal aja ya dia dia dia dia. Eh, oh, by way Aku thank you banget ya udah diizinin buat ngobrol-ngobrol sama Karen sama Kak Sarah ya. Thank you banget ya udah diizinin di sini buat ya kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang dikit karena di sini aku cuman sekedar sengiseng -seng aja karena daripada gabut ya kan. Uh, aku balik ke table teman-temanku lagi ya. Oke, oh, thank, you, thank you ya. Thank you ya Karen ya. Thank you, makasih yeah. banyak ya. Yeah. Ke sini aja kok enggak jauh-jauh dari kalian. Gabut <laughs> aku apa.